Kamu harusnya ngertiin aku dong. Aku ngerti. Aku selalu ngertiin kamu. Aku cuma butuh waktu kamu. Itu aja. Alah, alasan kamu selalu sama. Wih! Taufi!